Masih bersama dengan Max Tone Shoting, o、hmm. juga ada Ramayana Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tasya, Tasya Rosmala n e w p a l a p a you